Bapak Biyo, a selamat pagi Ya, ya. pagi-pagi Silahkan Mbak Ya, sebenarnya sih saya bilang kalau masalah agama itu urusan pribadi orang dengan Tuhannya ya Jadi, n gak g ada yang bisa campur Cuman memang、eh, segala sesuatu itu harus dilindungi undang-undang Kalau n g g a k tuh bermacam-macam aliran Ada juga salah satu agama yang mencampur adukan gitu loh Dan itu bikin kacau Jadi artinya、eh, selama dia n g gak mengganggu ketertiban umum Dan jelas ya, Harusnya mereka di biarkan g i Tapi u t banyak kan yang agama-agama baru itu Agama yang di Jadiin capcai, digabung-gabung Dan menghasilkan sesuatu yang di luar agama aslinya Nah itu yang harus di ditindak、gitu. Terima kasih Selamat pagi Pak Chandra Selamat pagi Ya s i l a k a n Pak、uh, Pendapat saya h a r u s n y a undang-undang ini tidak perlu ada Dan tentu itu Dispilaf、uh, Karena selamat b e a m dan itu adalah ada, ada u b u n g a n Secara berikutnya パンジャン、ジュピダマンガンパティー、アッカン、ジュピダマンガンパティー、イスラム、クリス、ジャニアン、ランニング、ジイスラム、クリス、ジュピダマンガンパティー、ジュピダマンガンパティー、ジュピダマンガンパティー、ジュピダマン Oke、okay, terima kasih Pak Budi Sayang sekali、uh, MK sebagai badan resmi pemerintah Yang harusnya bisa menggerakkan Nasionalisme di Indonesia Memutuskan Satu hal yang kontraproduktif Padahal sebenarnya memang Harus diakui bahwa Indonesia itu Sebenarnya awalnya itu kan orang-orang kepercayaan Nah dengan adanya undang-undang kebebasan beragama itu yang ditolak Akhirnya mereka kan jadi terbatas Jadi sulit untuk l e s t a r i、uh, Yang justru merupakan kepercayaan asli Indonesia Dan yang lebih penting adalah mengenai keberagaman di Indonesia Mengenai nanti. aliran-aliran、uh, yang sesat kan itu bisa diatur belakangan tetapi tetap saja bahwa kepercayaan asli Indonesia ini harus diproteksi baru namanya MK kalau enggak MK wawasannya sempit terus a s i b Oke Pak Hari、uh, Selamat pagi Bu Tenggi b e a s i l k a k Menurut saya yang di MK juga orang-orang pilihan ya orang yang mengerti lah ya. daripada kita menurut saya mereka sudah tepat ya, untuk saat ini memang tidak diperlukan agama baru atau apa ya. kan kebanyakan yang kita dengar sekarang ini sembalan-sembalan itu kan dari agama Islam, Kristen dan lain-lain itu kan memang juga ujung-ujungnya untuk cari ajar gitu seolah-olah apa namanya mereka itu aliran baru tapi begitu ada p e n d u d u k n y a d i t a n g k a b i l a n g begitu aja Artinya yang sekarang ini udah cukup Baru kepercayaan s u h bebas aja Kita kepercayaan sama pohon, mau jalan Mau apa silakan Tapi kalau agama kan memang harus diakomodil r o e h pemerintah ya t a p i ada hari l i b u r agama tertentu Dan lain sebagainya Itu gak sederhana, lebih baik tetap Harus ada undang-undangnya itu daripada dilepaskan Begitu aja kita belum siap sih, mas Oke, Pak Tono Selamat pagi Menurut saya dan、eh, men Muka ke keputusan MK udah benar Selain itu パンキーシュランカンパンキートゥ Itu bisa saja dikaitkan dengan kepentingan pemerintah Untuk menentukan jangan sampai terjadi friksi diantara masyarakat Dengan munculnya a l i r a n macam-macam gitu Terima kasih Oke、okay. Selamat pagi Pak Nasrun s e l m a pagi Pak Ya silahkan Pak Nasrun Saya setuju dengan s e t l a h MKB tersebut Karena sama bagaimanapun juga Namanya manusia アカネジャーのロビーランカン、アカネジャー、ロジカー、アカネジャーのロビーカー、アカネジャーのロビーカー、アカネジャーのロビーカー、アカネジャーのロビーカー、アカネジャーのロビーカー、アカネジャーのロビーカー、アカネジャーのロビーカー、アカネジャーのロビーカー、アカネジャーのロビーカー、アカネジャーのロビーカー、アカ どういうことですか Menyebarkan agama Islam Orang lain n gak boleh Ini cukup、uh, Pendiskriminasian Jadi m e n g e c i l k a n agama lain Jadi menyumburkan Arabisme Indonesia ini Bisa j a d i Arabisme itu lima b e 500、Baik. tahun Bisa jambungan itu l 5 0 tahun Baik Bu Terima kasih Bapak Gilbert selamat siang y a selamat siang s i l a k a n Bu Tadi Ibu yang pertama Tadi bilang itu tepat sekali. Ini sebenarnya undang-undang yang m e n g undang-undang ciptaan Soeharto ya,、sebetulnya. jadi kalau dikaji lagi ya untuk menggebiri s e p t i itu ya. Jadi sampai sekarang masih dipakai terus gitu ya. Kalau dilihat-lihat ya Soeharto sendiri kan menganut agak ajaran kepercayaan ya. Jadi seharusnya ini hanya p a Warisannya warisan Soeharto warisan ya, gitu. Makasih. Terima kasih, Bapak Hendra. Selamat s i n g h a selamat Silahkan siang. Silahkan Pak. 山田さんは200円であったの m すが、今日はマニ n ー k e であったのですが、今日はマニューアルであったのですが、あいこれ。 mau kepercayaan apa kepercayaan saya pun ya yang penting saya tuh nggak korupsi takut sama korupsi takut d e n g a n a p i neraka jahanam begitu terima kasih bu terima kasih bapak Sasri halo selamat siang selamat siang pak Sasri halo ya selamat siang iya silahkan ya, kalau kita melihat undang-undang、uh, yang ini、uh, MK itu sebenarnya cuma、uh, makan ompong ya kalau kita bilang itu karena Kebebasan beragama seperti apa yang diminginkan MK itu kita tidak tahu juga ya Buktinya kenyataannya di masyarakat itu Suatu agama tertentu selalu menindas agama yang lain Agama yang satu menindas yang agama yang、uh, tidak disukai lah Seperti itu yang b e r t e n t a n g a n dengan keyakinannya nah, Dan itu pemerintah tidak pernah mempunyai sikap yang tegas Ya, kalau salah disalahkan, kalau benar dibenar. Jadi m a m t a n g terus ya. Jadi kalau、e, menyangkut agama tertentu,、e, sepertinya pemerintah itu、e, tidak berdaya begitu.、E, cuman komentar saya seperti itu ya. Jadi itu undang-undang、e, itu omong kosong semua itu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Pak Tony. Ya, sore. Iya, silakan Pak. Uh, uh, uh, saya berpendapat gini Pak, apa kalau d a s a r k a demokrasi?、Pak. Kebebasan untuk memeluk agama Agama apapun Itu kan h a k p r i b a d i Jadi negara atau individu yang lain n Gak g usah ikut campur Pak Jadi apalagi kalau di Indonesia itu Jangan ada diktak t o r m a j o r i t a s Nah kan memeluk agama minoritas Itu aja Pak, terima kasih Ya baik, terima kasih Pak Tony s i l a k a n untuk Anda yang ingin berkomentar Di 633 9160 Halo selamat sore Pak Amir Terima kasih Halo Pak Amir, selamat sore. Halo, Pak Mas, selamat sore. Ya, silakan Pak Amir dengan pemerintahnya. Ya, kalau lihat dari d Indonesia i ini bukan negara agama ya. Harusnya itu pemerintah memang nggak bisa itu campur. Tapi mengingat situasi dan kondisi saat ini itu belum memungkinkan untuk dicabut. Saya kira MK untuk, untuk sementara ini cukup bijak. Saya juga pribadi memang nggak perlu sebenarnya pemerintah sampai、uh, mengeluarkan undang-undang seperti ini. Tapi mengingat situasi, keadaan dan tidak memungkinkan, jadi saya mendukung MK. m e n g a a s i h Ya terima kasih Pak Amir Pak Gio selamat sore s i l a k a n Pak Gio dengan komentarnya、uh, Menurut saya Mau tanya itu Mahkamah Konstitusi itu Bagaimana pendapatan y terhadap orang-orang yang tidak ikut dalam enam agama itu Apakah dia juga masih tetap bisa mengikuti kepercayaannya itu Atau harus masuk di enam agama itu Itu yang penting Pak Tapi kalau mama, masalah penodaan a k a m a menurut saya memang. Eh terima kasih b a n Iya baik terima kasih, Pak Robet r selamat sore. Halo. Iya halo sore Pak.、Uh, komentar saya sih dengan adanya undang-undang itu, ya kan diaturkan enam. Nah, sedangkan、uh, yang enam itu aja untuk beribadah ataupun ber Kebebasan dalam memeluk agama aja Susah Ya kan apalagi mau ditambah dengan Alian-alian r r kepercayaan lagi Jadi artinya ada undang-undang pun Yang melindungi warga negara Untuk mendirikan tempat ibadah Memeluk agamanya Dengan bebas, itu, itu pun susah Ya kan apalagi Mau ditambah lagi Jadi percuma lah Kalau ibaratnya ada undang-undang Yang melindungi t e Tapi prakteknya Di lapangan itu susah. Banyak ormas-ormas yang mengganggu ataupun juga bahkan membakar rumah-rumah ibadah. Jadi ada undang-undang tapi nggak ada artinya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Robert. Selamat sore Pak Dibio. Ya, selamat sore Pak. Ya, silakan. Ini, Pak, itu jawabnya undang-undangnya. Dulu kan pernah Pak s e m harus d i r e a k t i v a s i r a k t i v a s i n y a bunyinya bahwa agama yang diakui adalah agama-agama semua... Aliran kepercayaan dengan catatan bahwa dia tidak menimbulkan pergolaan sosial. Seperti aliran-aliran yang membahayakan kestabilan negara dan sebagainya. Agama Sinto, k o n g h u c u dan semuanya yang termasuk dalam aliran kepercayaan itu diakui semua. Cuma dengan catatan bahwa dia tidak boleh mengganggu keamanan negara, membuat s u a t u pemberontakan, menimbulkan isu-isu negatif, mengubah acara agama dan sebagainya. パ・ヘンリー・スラマツォレイ・スラマツォレイ・スラマツォレイ・スラマツォレイ・スラマツォレイ・ パティオスマツォレ Kalau misalkan itu disetujui, Bu, nanti banyak sekali agama. Kayak teman saya kemarin kecewa karena dia sudah mau bikin agama baru, tapi sekarang nggak jadi. Ah,、uh, uh, Itu aja, Bu. Terima kasih. Baik. s o a l n y Bu. Apa tanggapan Anda, Pak Anton? Iya, Bu. Saya cuma m o b i l a、uh, n nggak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengejar agama ini, agama itu lebih baik dari agama yang lain. jour Judiko パンギいや、ババキバ hanya ト i k、ah ね ah、i r い i b れ、t a それ、itu. Oh saya n g a k percaya agama juga main-main aja gitu bu.、Mm -hmm. Terima kasih. b a Pak Santo, penelpon terakhir. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak. Silakan Pak. Ya, seperti yang tadi tentang ma itu s a y a r a s a sudah cukup. Ya. Agama yang ada sudah ada. s e b a b yang sudah ada aja itu yang、uh, saudara-saudara kita yang dari aliran tertentu aja itu berbagai macam aliran itu juga ikut sekali itu. Agama itu kan yang paling penting sekali merubah orang. やりたい。